Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kabar anda hari ini senantiasa sehat selalu Dan kali ini pastinya anda sudah siap menyimak satu kisah persembahan nasihat kehidupan Selamat menyimak Tahun 2009, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi dari semua wajah antusias di kampus terlihat satu orang tampak menyendiri Widya begitu anak-anak lain memanggilnya ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya aku sudah dapat tempat untuk KKN kata yang ada di ujung telepon. wajah muram itu seketika berubah menjadi senyuman penuh harap dimana? di kota B di desa kabupaten K banyak broker untuk dikerjakan, tempatnya juga cocok untuk KKN kita saat itu juga Widya segera mengajukan proposal KKN semua persyaratan sudah terpenuhi kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan dua fakultas berbeda pun dengan anggota minimal 6 orang. Tenang kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan dua fakultas sudah disetujui. Siapa yang sudah gabung Nur? tanya Ayu. ku, Kating, dua angkatan di atas. punya lagi temannya. Legas. Dia. KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari dua fakultas dengan proker kelompok dan individu. Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar enam minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana projek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Apa nggak ada tempat lain? Kenapa harus kota B? Wajah ibunya menegang. Di sana tempatnya bukannya hutan semua, tidak bagus kalau ditinggali oleh manusia. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Tahun lagi." Widya enggan melakukannya. Berat untuk menyetujuinya hari pembekalan sebelum keberangkatan. Widya, Ayu, Bima dan Nur. Matanya melihat kesekeliling, khawatir, dua orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya Sampai menjelang siang, dua orang muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka, Wahyu dan Anton Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat Naik apa kita nanti? kata Wahyu Elf mas Jawab Nur Terus sampai desanya Naik mobil Elf de. Tidak mas Nanti berhenti di jalur hutan deh. Nanti ada yang jemput Sahut Nur Mendengar itu Widya bertanya ke Ayu Yuk Apa desanya nggak bisa dimasuki mobil Ayu hanya menggelengkan kepala nggak bisa tapi dekat kok dari jalan besar 45 menit kemungkinan sesuai apa yang Nur katakan mobil berhenti di jalur masuk hutan D menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S tanpa terasa hari sudah mulai petang ditambah area dekat dengan hutan membuat pandangan mata terbatas belum sampai di sana gerimis mulai turun lengkap sudah setelah menunggu hampir setengah jam terlihat dari jauh cahaya mendekat Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar rupanya yang mengantar adalah enam lelaki paruh baya dengan motor butut cuk sepedaan sepeda entah kata Wahyu spontan saat itu ada yang aneh entah disengaja atau tidak ucapan yang dianggap biasa di kota es ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya widia seorang Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk Di tengah gerimis jalanan berlumpur Mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja Ditambah medan tanah naik turun Membuat Wahyu berpikir kembali Sudah hampir satu jam lebih kok motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu setengah jam lewat 15 menit adalah berharap semua ini cepat selesai Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor ini Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi, sepi sunyi dan sepi ditemui di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah Ia sedang depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rinti gerimis dari jauh, sayup-sayup terdengar suara familiar dengan tanggung dan gong. Ikuti suara kenong, kompyang, pembaur menjadi alunan suara gamelat. Ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini. Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa tempat mereka akan mengabdikan diri selama enam minggu ke depan. Kata lelaki itu, sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Kesini, teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria, wajahnya tenang dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu ini... Yang rencananya mau KKN Kemudian Pak Prabu Memperkenalkan diri Bercerita tentang sejarah desanya Di tengah ia bercerita Widya Sepelosok ini Pak Dengan tawa sumpingnya Pak Prabu menjawab Pelosok bagaimana maksudnya Mbak Bukannya cuma Jalan Kesini Nur hanya melihat saja Ia tidak mau mengatakan apapun Termasuk wajah terlalu atau apa mungkin Ayu merasa Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan sebagai tamu Widya memang seharusnya tidak mengatakan itu di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu tiba-tiba dari balik pohon jauh sosok hitam dengan mata merah yang mengintai mereka sialnya hanya Nur yang melihat akhirnya perdebatan itu selesai Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon rumah milik salah satu warga yang tidak berkeberatan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di sana rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. Kamu kok keras kepala? Sudah dikasih tahu tadi nggak sampai setengah jam. Nur masih melihat. Alih-alih menengai Nur lebih kepikiran dengan hal lain Salah satunya gendruwo itu Untuk apa ia mengintainya Namun Tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa Tadi dengar atau tidak Ada suara gamelan di tengah hutan loh? Namun, ucapan Widya ditanggapi Ayu dengan nada mengecek. Alah, paling juga kebetulan ada yang mengadakan acara. Nur yang mendengar itu bereaksi pada Ayu. Bisa lagi loh di sini. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan, itu artinya sebuah pertanda buruk. malam itu berakhir meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Bertanda apa yang sudah menunggu? Yuk, aku ingin ngomong sebentar, bisa kan? Ngomong apa, Nur? tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke dapur, wajah Nur masih tegang. Ia masih ingat matanya tidak mungkin salah. Ia melihat makhluk itu. Yuk, aku mau tanya Kamu enggak ngerasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat nggak? kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Apa kamu nggak curiga? Apa sih maksudmu ngomong kayak gitu, ucap Ayu ketus. Mungkin Pak Prabu punya alasan kenapa melarang kita KKN di sini? Kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi, enggak masuk akal Nur. Kamu sendiri kan ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh? Enggak kan? Sudahlah, cuma beberapa minggu aja lo di sini. Ayuk pergi meninggalkan Nur sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Nur pun mengalah lagi. Sahabat nasihat kehidupan, kisah ini masih akan berlanjut. Jadi pastikan Anda sudah subscribe. Agar tidak ketinggalan dengan kisah bagian yang kedua KKN di Desa Penari Yang belakangan sedang viral Dan sampai ketemu lagi bersama nasihat kehidupan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh